khusus bisa menghubungi kepada Mas Eri Mahendra. Ini juga salah satu MC kundang, ya sahabat. Terima kasih atas kerjasamanya. Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, bertalenta. Suaranya merdu, kasetnya sudah beredar di seluruh persada nusantara. Ada Balau Kal Soteng, Ramayana, Tui, Ratna, Ju, Palapa. Ba. Nézd, a torros...